Assalamualaikum Sederlund, berita malam edisi hari ini, Jumat 11 Maret 2016, dibacakan Ardiansha. Surya Paloh kumpulkan balon kepala daerah se-aceh. Polres Singkil lepas pria asal lumajang yang dicurigai simpatisan Isis. Warga 6 kecamatan datangi kantor bupati protes jalan peninggalan eksen yang belum diaspal.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 Udarlun Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengadakan pertemuan dengan semua bakal calon bupati, Walikota dari 20 kabupaten kota se-aceh. Acara itu bertempat di Hotel Hermes Peles Banda Aceh hari ini. Para balon kepala daerah yang hadir bukan saja dari kader Partai Nasdem, tapi juga balon dari partai politik lain dan jalur independen yang telah menyatakan siap maju pada pilkada 2017. Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, Zaini Jalil, dalam sambutannya mengatakan para tokoh yang hadir pada acara itu ingin mendengarkan arahan dari Ketua Umum Surya Paloh. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini Partai Nasdem belum memberikan sikap kepada semua kandidat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tapi partai tersebut menyatakan akan konsisten pada hasil survei. Darulun setelah melakukan interogasi Polres Aceh Singkil melepas WH, pria asal Muajang yang ditangkap siang tadi lantaran dicurigai anggota ISIS. Kapolres Singkil AKBP Mridwan mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan barang-barang yang dimiliki WH tidak ada kaitannya dengan ISIS. Seperti gambar bendera warna hitam bertuliskan Arab yang ada dalam HP WH, bukan bendera ISIS melainkan bendera Hizbut Tahrir Indonesia termasuk tulisan tangan yang berisi tentang jihad. Juga tidak ada kaitannya dengan ISIS. Menurut Kapolres, tulisan itu merupakan buletin milik HTI. Lantaran tidak ada kaitannya dengan ISIS, maka WH dipersilahkan pulang. Memang, kata Emre Duan, yang bersangkutan hanya membawa kartu keluarga sebab KTP-nya tertinggal di Aceh Selatan. Sudah lun puruhan warga dari 6 kecamatan yang tinggal di wilayah bekas operasional Aksen Mobil kemarin sore mendatangi kantor Bupati Aceh Utara Hal ini untuk menyampaikan agar jalan simpang cebrik matangkuli segera di aspal Pasalnya jalan ini sudah rusak parah 4 tahun lalu namun tidak ditangani secara permanen Mereka adalah warga dan pengurus dari forum komunikasi masyarakat bersama dari 6 kecamatan tersebut Tanah Luas, Nibung, Nibung Timu, Payabakung, Matangkuli, dan Samtalira Aron, Aceh Utara. Mereka diterima langsung Bupati Aceh Utara, Mohamad Sekda Aceh Utara, Isa Ansari MM, dan asisten 1 Anwar Adlin. Disebutkan juga kondisi jalan tersebut telah rusak parah, sehingga sangat sulit dilalui dengan menggunakan sepeda motor, bahkan mobil, karena sepanjang jalan bertabur lubang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM Sudarlun aparat res narkoba Polres Gayulues mengamankan seorang tersangka yang diduga pemasok sabu-sabu ke oknum tertentu di kabupaten tersebut Tersangka yang ditangkap setelah polisi menggerebek rumahnya di gang tengah kecamatan Belang Kejerenta di malam Pengerebekan rumah bandar dan pemasok sabu ini dipimpin langsung Kabak Ops Polres Galus Akapi Razali dari Polsek Blank Kejeren. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu paket sabu bersama pipet di rumah tersangka Adi Kurniawan alias Iwan, warga Gang Tengah Blank Kejeren. Selanjutnya setelah kasus ini dikembangkan pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Polisi kembali menggerebek dan menggeledah sebuah rumah milik Ogeng di belakang minimarket Senarebung yang diduga sebagai bandar sabu dan pemasok. Dari hasil penggeledahan turut disaksikan oleh penghulu dan sekretaris desa tersebut, polisi kembali berhasil menemukan alat hisap serta 10 plastik warna putih bening bekas sabu-sabu, sedangkan pemilik rumah tidak ditemukan polisi. Zdarlun Suplaj Air Bersih PDAM Tirta Monpasie Aceh Utara ke pelanggan di 5 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara mulai macet sejak sebulan terakhir. Kondisi ini menyebabkan warga kesulitan memperoleh air bersih sehingga harus membeli dari pedagang keliling. Masing-masing kecamatan Loksukun, Baktia Barat, Baktia, Tanajambu Aye, dan Senedun. Kepala cabang PDAM Loksukun Maivan Chandra mengatakan, Hal ini karena debit air dalam kerum kertol sudah berkurang dari biasanya. Sehingga kadang WTP tersebut hanya bisa kita operasionalkan sekitar 15 hingga 16 jam sehari semalam, padahal biasanya hingga 24 jam. Menurutnya selama WTP tidak beroperasi secara optimal, pihaknya belum menerima permintaan pendistribusian air ke warga dengan mobil, sehingga pihaknya tidak melakukannya. Sudahlah warga Kecamatan Gerdung Pase Aceh Utara meminta Pemkab Aceh Utara menyelamatkan lokasi wisata air terjun 7 Bidari yang berada sekitar 15 km dari pusat kecamatan. Pasalnya wisata ini sangat potensial dikembangkan karena masih sangat alami. Adli Jailani warga Gerdung Pase mengatakan jika tidak dilakukan pencegahan sekarang dikhawatirkan lokasi wisata kedepannya akan rusak bahkan katanya sangat berpotensi terjadi banjir di kawasan lain. Sementara itu, Kabid Pariwisata dan Kebudayaan Aceh Utara, Nurliana mengatakan, lokasi itu belum termasuk objek wisata, tapi lokasi potensial yang akan dikembangkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita malam edisi Jumat 11 Maret 2016.